Ya Allah bang, ajak apa gini kita ke mall, malah ke panggung kita diajak. Boroh-boroh s a m p a i saat ini gue agak diganti aja ke mall. Kalau jadi gue, malu gue bawa ke pasar g e m b r u k Ya Allah tega banget bang. <tuh -tuh. Oke. Saya minta buat tuan rumah, keluarga besar MJ, musik, buat Umi, m a a j i buat Bang Dede yang ulang tahun mana nih orangnya? Mana orangnya? Saya minta naik ke atas ya. Saya mengucapkan ulang tahun dulu nih, selamat ulang tahun untuk d e d e Semoga panjang umur, menjadi anak yang berbakti ya. Panjang rezekinya, udah kawin kan ya? Belum? Ya iya, oh pengen, pengen, pengen, iya, iya, iya. Iya, Iya t e m a maka... n s e l a n y a k a l ini,、ah, langsung aja ya, langsung aja kita nyanyi. Iya selamat jalan buat Adinda Sylvie, hati-hati、nah, di perjalanan. Hajaga、nah, kesehatan. Salam sama ibu dan bapak di rumah, Sufi. Adinda.、Ah? Apa yang? <tuk> buat rekan aku, sahabat-sahabat aku dari BBC yang udah ngumpul di atas. Buat kalian kabutnya setias e lalu. Terima kasih atas doanya rekan-rekan buat. Tadi saya ngelihat、uh, ada papi,、hmm. mami bule di sana ya.、Uh, buat siapa tuh? ごめんなさい。 バむなかわったらたかわったらたかわったら セクレコジャテセクレコジャジセクレクセクレクジジャ どこ